Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Resepme Jakarta. Senang sekali rasanya hari ini Selasa. Saya Meta Azhara kembali hadir di ruang dengar Anda di 95,5 Resepme Jakarta di acara kita Sahabat dan Solusi. Seperti biasa, hari ini sudah hadir Ustadz Reza M. Sharif Yang akan memberikan banyak ilmu buat kita Tentunya nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami Dan kita akan bersama sampai pukul 9 nanti ya Assalamualaikum Ustadz Reza Apa kabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Meta. Alhamdulillah kabar saya baik Dan mudah-mudahan kebaikan itu juga akan menular kepada semua sahabat Reza di luar sana ya Amin Sahabat Anda nanti bisa bergabung bersama kami Dan juga bisa mengirimkan eh, beberapa pertanyaan Atau sekadar sharing juga Di nomor SMS kami di 0817195955 atau juga nanti sahabat bisa lewat nomor 08128097301 sekali lagi 0812 hmm delapan nol sembilan tujuh tiga dan insyaallah kalau yang mengirim di nomor ini mm -hmm. tidak tidak tergantung pada jadwal on air yeah. jadi kapanpun selama anda kirim ke sms ini insyaallah saya akan jawab begitu ya tapi dari datanya sahabat sms yang masuk ke nomor ini luar biasa banyak jadi anda yang sudah mengirimkan <laughs> agak sms agak bersabar <laughs> untuk menunggu jawabannya ini bukan seperti iklan-iklan yang ada di televisi tidak ada rekt dan anrekt ya iya yeah, tidak ada rekt dan anrekt dan tidak uh, mengambil tak usah terlalu banyak normal harganya ya. Iya SMS biasa ini hmm. cuma. Tapi di... jawabannya langsung dari handphone. Ya, jangan SMS, lupa sorry. nama dan di mana tinggal. Iya. Yeah. Jangan maaf saya tidak bisa jawab kalau tidak ada nama dan tinggalnya di mana. Iya yeah, nah. artinya gelap tidak akan di. <laughs> Belajar bertanggung jawab Begitu ya Sahabat Rasa FM, hari ini kita punya satu uh, tema di Sahabat dan Solusi Yang siapapun kita dan apapun profesi kita Sepertinya ini sangat-sangat kita butuhkan dalam dalam kita berinteraksi dengan banyak orang Dalam kita mengharungi kehidupan dan menjalani bisnis kita Kita simak Apa yang akan menjadi tema kita yeah. hari ini, Sat? Temanya adalah You are what you talk uh, Anda adalah apa yang Anda katakan? Ya, yeah, an kita akan tergampar hmm. dari apa yang kita ucapkan Betul. dari apa yang kita bicarakan. Jadi dari mulut kita yang begitu kecil ini bisa hmm. memberikan dua efek, hmm. efek secara positif dan efek secara negatif. Orang kalau negatif bilang mulutmu harimaumu maumu, hati-hati hmm. ya. hmm. dengan lidah tak bertulang ini, yeah. gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat kata-kata ini menunjukkan satu kualitas tentang diri kita. Hmm. Ada satu ungkapan. Coba lah anda berbicara, saya akan tebak siapa diri anda Karena biasanya orang berbicara sesuai dengan Karakter yang dimiliki oleh dirinya Itu tidak bisa dibohongi dan itu apa adanya akan mengalir Spontan, refleks itu akan keluar Dan akan langsung tergambar ya. Betul. Kita tidak bisa menjaga image diri kita Dengan sok-sok bermanis seria Betul. Itu spontan akan meluncur Dan yeah. akan terlihat Dan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran Tidak ada satu profesi Dan pekerjaan yang paling mulia Selain daripada mereka yang me Membicarakan dengan kata-kata yang baik. Wahman ahsanu kaulan mimanda'aa ilallahiy wa amilah solihan wa kaulain nani mina muslimin. Siapa sih yang paling baik perkataannya seorang yang selalu mengkampanyekan, mengajak, menyeru kepada Allah. Mm -hmm. gitu. Sedangkan dia itu berbuat amal soleh dan mereka mengaku adalah saya adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Mm -hmm. Jadi saya lihat ada tiga hal yang menarik di dalam ayat ini, Mak Meta. Yang yeah. pertama adalah ahsanu kaulan. Di sini Allah menggunakan dengan istilah Isim tafdil Mbak Mita masih ingat dalam dulu belajar bahasa Itu ada yang namanya degree of comparison Ada positif, ada komparatif, ada superlatif Good, better, the best mm -hmm. Itu bahasa Inggris Tet Tapi dalam bahasa Arab kita mengenal cuma dua Positif dan superlatif mm -hmm. Positifnya hasan Superlatifnya ahsan mm -hmm. nah, Di sini Allah mengatakan Ahsanu dukaulan Berarti perkataan yang terbaik kita tidak bisa berbicara apa adanya yeah. Bicara seadanya Tetapi mm. kita berusaha berbicara yang terbaik ya. Terbaik apa nanti kita akan bahas lebih dalam Tetapi mm. tunjukkan perkataanmu yang terbaik Itu satu Kita tidak bisa main-main mm -hmm. ya. Jadi yang, bukan apa adanya atau seadanya ya, bukan. Tunjukkan yang terbaik ya. nah. Kemudian yang kedua Kita juga melihat kata-kata Jadi Berbobot dan tidaknya sebuah pembicaraan itu tergantung siapa yang dibicarakan. Hmm. Objeknya siapa? Hmm. Sehebat apapun saya berbicara kalau saya berbicara tentang saya, saya, saya. Hmm. Saya ini, saya ini, saya ini itu rendah. Tidak menilai justru dari Atau dari yang kelompok saya, ya. Hmm. Partai saya, <laughs> organisasi saya. saya, perusahaan saya, <laughs> itu juga tidak berbobot. Hmm. Tapi ketika yang dibicarakan Allah itu menjadi berbobot. Kenapa? Mm. Karena tidak ada pembanding sih mbak. Kalau udah dibicara Allah, itu udah paling puncak. Iya. Yeah, kita keangkat dong mbak. Iya. Yeah. Kalau saya misalnya dekat sama seorang menteri, kan sekedarnya ke bawah dong. Jelas. Ya, posisinya yeah. gitu kan? Saya dekat dengan presiden ke bawah dong. Jelas. Nah, <laughs> Jelas. Kalau kita yang kita bicarakan Allah, mm -hmm. maka otomatis dong posisi kita akan terangkat. Mm -hmm. Karena yang dibicarakannya yang maha tinggi gitu, yang maha mulia. Kita tidak keangkat. ada lagi setelah itu. Betul. Kita akan akan terangkat dan akan termuliakan mm -hmm. gitu. Yang saya bicarakan adalah Rasulullah. Makanya selalu ditanya dalam masa kampanye ini, Ustaz, juruk jurkam siapa? Jadi tim, <laughs> tim sukses, sukses siapa? <laughs> tim sukses Nabi Muhammad saya bilangnya nggak takut kita memasarkan produk ini udah pasti bagus lah gitu Sudah ya. Sudah ada garantinya. Iya, garantinya kan? langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua pelajaran kita. Mm. Ternyata pembicaraan itu sangat tergantung dari objek yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga adalah kemudian wakola inna nih muslimin dan mereka mengatakan saya ini adalah muslim. Mm pasrah berserah diri. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kata Islam itu kan ada banyak implikasi. Yang pertama adalah kedamaian. Artinya pembicaraan yang mendatangkan satu keresahan, mm -hmm. kemudian konflik itu nggak berbobot, hebat apapun gitu. Memprovokasi dalam right. macam. Right. Dan itu belakangan sering kita rasakan Betul. ya. Kemudian yang kedua bisa juga diartikan itu adalah kesejahteraan. Mm -hmm. Pembicaraan yang mengantarkan orang itu pada kesejahteraan. Artinya, sebelum dia mendengarkan kata-kata kita Dia merasa miskin Miskin jiwa mm -mm, miskin, miskin ilmu motivasi mm -mm. Miskin pengetahuan mm -mm. Walaupun tidak bagi-bagi duit ya yeah. <laughs> Tapi setelah mendengarkan kata-kata dari kita Berasa Kok saya jadi kaya sesuatu, ya. eh, Kok saya jadi berubah, jadi kaya mm -mm. Kaya semangat ya, Kaya spiritual mm -mm. gitu kan? Itu mm -mm. yang saya sebut dengan eh, Saya mengaku bahwa muslim Sejahtera Yang ketiga adalah Memberikan keselamatan Kata-kata kita harus kata-kata yang bisa menyelamatkan orang Jangan membuat orang itu malah makin terpenjara Terpuru. ada, uh, uh -huh. Terpuruk Terpuruk, uh -huh. malah makin jatuh, uh -huh. ya, makin down Makin jauh dari ya. Allah Nah itu uh -huh. bagaimana caranya kita membuat Setiap orang yang mendengarkan kata-kata kita Satu, uh -huh. ada memancarkan kedamaian uh -huh. Kemudian kesejahteraan dan, dan keselamatan. keselamatan Luar biasa Itulah esensi muslim di situ. Bagaimana itu suatu pekerjaan yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ja, yang... Jadi kalau selama ini kita sudah mengkategorikan diri kita muslim hmm. Tapi kita mungkin baru menjalani satu dari tiga tadi yang hmm. ada baru Belum memenuhi persyaratan dong ya Ya secara status dia tetap Islam Tapi tetap secara nilai Belum, belum. ya Aha. Jadi kita harus ada di kategori di jadi tiga Jadi bedanya cuma satu huruf nih mbak Islam Islami. Nah, oh, karena orang Islam belum tentu Islami, mm -hmm. tapi insyaallah orang Islami dipastikan dia Islam memang. Dia Islam, mm -hmm. <laughs> Dan eh, ini juga yang yang yang mungkin bisa menjadi satu inspirasi bagus buat kita ya sahabat. Kalau selama ini di di kelompok kita, di keluarga kita, di bisnis kita di apapun kita mm. baru menjalani eh, tahapan yang tadi atau mm. mungkin belum sama sekali. Yeah. Banyak kita lihat belakangan itu orang selalu memunculkan diri Seperti yang saya tadi katakan Saya, kelompok saya, perusahaan saya dan segala yeah. macamnya Padahal kita sendiri sebenarnya sudah menyadari Kalau kita sudah bicara seperti itu Orang lain tidak begitu ngeh dengan kita Dan nilainya jadi jatuh memang hmm. Sekarang gini mbak, secara secara perasaan ya Secara mm -hmm. emosi Lebih enak mendengarkan atau didengarkan mbak? Didengarkan memang nah. ya. Kebutuhan manusia itu adalah ya, didengarkan Ternyata kebutuhan seorang itu didengarkan mm -hmm. Berarti Hobinya manusia kan berbicara yeah. Supaya didengarkan mm -hmm. Jadi waktu kita menerapkan Cara berbicara ini kan harus ada Tiga, tiga dimensi mm -hmm. Ada dimensi ke atas Dimensi ke samping dan dimensi ke bawah Kalau dimensi ke atas Kita take Kalau saya merasa bahwa orang di hadapan saya ini Orang yang pengalamannya, pengetahuannya Kepakarannya jauh di atas saya Iya mm -hmm. Maka saya pada waktu itu berposisi sebagai seorang listener Pendengar yang baik Pendengar aja gitu Saya nolkan ya? diri saya Saya mm. gak boleh men men menyatakan saya ini sebagai orang nomor satu mm -hmm. Dengan saya sudah mengatakan saya nomor satu Maka saya menjadi Kesulitan saya untuk mendengarkan dia mm -hmm. Saya lebih baik dari dia Saya lebih bagus dari dia Untuk apa saya dengerin dia gitu ya, kan Iya, iya, iya Itu satu Jadi posisikan diri kita Kita harus dengerin dia Iya ya. mm -hmm. Kemudian kalau ke samping mm -hmm. Seimbang misalnya saya dengan Mbak Meta mm -hmm. Seimbang kita saling berbagi Take talk Iya mm -hmm saya menyampaikan ide, kemudian mbak mita menanggapi, kemudian keluar lagi ide, tiba-tiba tanpa tak sadari muncul ide yang ketiga yang lebih lebih bagus, hmm. lebih kreatif, lebih inovatif gitu kan? jadi itu sharing ya? kemudian yang ketiga adalah ke bawah hmm. kita memberi memberikan kepada orang yang di bawah kita. Hmm. seperti apa? ya nanti kita sambung lagi berikutnya. ya ini ini cukup menarik ya sahabat Resevem, anda bisa dengarkan terus dan kami beriksa jenak, nanti kami akan kembali di Sahabat dan Solusi. Sahabat Ras kita kembali di Sahabat dan Solusi bersama Ustaz Reza M Sarif di eh, tema kita hari ini. Anda tergantung dari apa yang Anda bicarakan. Bicarakan. Ya. Yeah. Dan sahabat, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Ustaz Reza yang, eh, tentang Tiga, tiga kategori, ya, tiga kelompok dimensi Tiga dimensi, dimensi dalam berbicara tiga Dimensi, dimensi dalam ke sana. atas, ke samping, dan, dan ke bawah, ke bawah. Ya. Yang ke bawah ini ya mungkin tadi masih terlihat ya, Tadi belum saya jelaskan hmm. lebih mendalam Mbak Meta Tadi ke atas adalah kita taking Kesamping hmm. adalah kita sharing Ke bawah kita adalah giving hmm. Nah untuk bisa giving ini kita membutuhkan Apa yang saya sering sebut dengan istilah mental keberlimpahan hmm. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris itu Abundance Mentality Bagaimana kita bisa membagi kepada orang lain Kalau kita ini orangnya iri Bagaimana kita bisa membagi orang lain Kalau kita orangnya dengki Bagaimana kita bisa membagi orang lain Kalau kita orangnya bakhil dan tamak Iya, Berarti kita harus uh, delete dulu semua hal itu Iya. Baru kita bisa menjadi uh, pengurusan Dan yang menariknya Mbak Kalau kita membagi barang mm -hmm. Akan berkurang Tetapi membagi pengetahuan, pengalaman makin bertambah akan terus bertambah If you give more you will get even more. Mm -hmm. Kalau Anda memberikan kepada orang lain, Anda akan mendapatkan lebih. Bukan kita yang membuat itu, tetapi Allah yang akan membuat kita seperti itu. Mm, dan itu sudah ada jaminan dan janji yeah. Allah seperti Nih. itu ya. Kalau janji dalam tampaknya bisa berbohong, Pak. <laughs> Tapi kalau janji Allah sudah pasti. Di dalam Al-Qur'annya itu selalu ditemukan. Tidak diragukan ya. <laughs> lagi. Kita tinggal kita yakin atau tidak itu mm, masalahnya. Begitu sarannya, ya. Gitu. Nah dalam tahap give tadi itu hmm. saat Memang banyak di kita Kalau saya harus berikan semua yang saya punya hmm. Nanti di mana lagi Letak nilai lebih saya Makanya kita usahakan antara Satu dua tiga tadi dimensi ke atas mbak Dimensi hmm. ke samping dan ke bawah ini kalau bisa seimbang Seimbang bukan berarti harus 50-50 ya hmm. Ketika seorang itu terlalu bertumbuh Kepada satu dimensi saja Itu bisa mengakibatkan Satu gangguan Di dalam kepribadiannya contoh ya kalau orang tiks saja kerjaannya tuh jadi belajar, tuh. tapi gak pernah mencoba untuk ngajarin. Give, uh -uh. Nah, itu akan menjadi pribadi-pribadi yang menurut saya kurang barokah. Mm -hmm. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, janganlah kalian tuh seperti keledai membawa kitab. Wah, dengan bangganya keledai itu bawa kitab yang tebal-tebal kan, sampai mm -hmm. gak, gak kuat ya. Iya. Yeah. <laughs> eh, Lu ngerti gak sih yang di di diangkut itu? Enggak ngerti Yang penting gue yang bawa banyak gitu Nah, kalau aplikasinya ke dalam kehidupan manusia Pengertian itu justru kita akan dapat setelah kita memberikan ya iya, kebanyakan Dari apa yang kita, kita, kita cuma, dapatkan cuma tadi Kebanyakan kita ini kan cuma ngumpulin mela Ngambil aja Misalnya Gimana momen itu? Wah uh. Pak Azar, saya ini training udah dari mana-mana. Mm -hmm. Manualnya udah bertumpuk gitu kan. So what gitu loh. Hai. Jadi emang kenapa kalau ilmunya udah banyak terus kenapa? Pantasan enggak berubah-ubah. Kenapa itu tadi cuma cuma dikumpulkan doang. Gitu lah kayak beginilah Mbak. Jadi, Seorang pasien yeah. Mbak tuh setiap sakit berobat ke dokter, mm -hmm. dikasih resep kan. Mm -hmm. Kemudian enggak puas berobat ke dokter yang kedua, yeah. dikasih resep lagi. Akhirnya punya 10 resep. Itu resep cuma disimpan dan dibanggakan, eh lihat dong tuh. Udah semua resep, resep yang dari saya dokter punya. dokter yang paling top. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Iya nggak pernah ditebus ke apotik. Dan udah diapotik nggak pernah diminum. <laughs> jadi wajar aja anda sakit terus. Nah, yeah, yeah. saya bilang kenapa banyak orang tidak berubah? Mm -mm. Karena hanya mendengarkan saja, tidak berbagi satu. Yang kedua, kalau kita hanya bertumbuh pada dimensi yang kesampingnya saja, berbagi, berbagi, berbagi, lama-lama mm. mentok Mbak. Lo apa yang mau diomongin? Kalau sendainya kita nggak punya masukan. Iya, yeah, udah dibagi semua, udah sharing <laughs> semua. Gimana bisa tectok? Yeah, iya yeah. sementara kita wawasannya dangkal, mm -mm. kemudian pengalamannya masih minim mm -mm. Kemudian yang ketiga, giving, terus ya dimensi ke bawah Giving, tapi gak pernah take, lama-lama orang jenuh Karena bisa kan itu lagi-itu lagi Gak ada, itu lagi, itu gak itu ada lagi. inovasi, iya, ada iya. pembaruan Jadi coba kita buat ini secara seimbang gitu. Mm -mm. Nah memang mbak, ini sebenarnya satu bentuk ciptaan Allah yang sangat luar biasa Bentuknya sangat kecil, mm -mm. tetapi ini memberikan satu efek yang sangat besar Itu sebabnya kata Rasulullah Mengkana yuk minubillahi waljau minulakhir faljaul khairon awliyas mud. Pilihan cuma salah satu antara dua ini, mak. Kalau enggak bisa ngomong yang bagus, mm -mm. Udah diam aja deh. Lebih baik diam, ya. Artinya anda boleh berbicara, mm -mm. tapi bagus. Gitu. Tapi kalau enggak mampu bersikap, berbicara yang bagus, ya lebih baik diam. Sudah cukup dua, tidak ada pilihan ya, lain. Tidak ada pilihan lain. Ah. Nah, sekarang kita melihat banyak orang yang Berbicara banyak bicara. Tetapi apa yang dibicarakan bukan semakin menambah pahala, mm. bukan semakin menambah kebaikan, keselamatan, kesejahteraan dan kes keamanan, mm -mm. kedamaian. Tetapi justru membawa pada permusuhan, ya kemudian kegelisahan. Yeah. Eh, bagaimana gitu? Justru akhirnya kita hidupnya cuma menambah dosa Yang sekarang aja kita dosa mas, Dosanya pas-pasan aja itu belum tentu masuk surga <laughs> Apalagi setiap hari nambah dosa gitu loh. Iya ditambahin lagi Ya Kita selalu minta ampun sama Allah gitu, gitu. Dan ini kehidupan yang kita alami sekarang Dan beberapa hari ke depan sepertinya hmm. Menjelang eh, Pemilu di April 2009 ini hmm. Nah mungkin ini bisa menjadi satu eh, Bahwa Kita sahabat RSFM mesti Pintar dan kritis juga Melihat dengan berbagai banyak uh, yang dibicarakan oleh para petinggi-petinggi partai yeah, misalnya ya. Saya mau buat perbandingan gini Mbak Bicara manusia selalu bicara tentang istilah 3K Keterbatasan mm -hmm. Kelemahan Kelupaan Mau siapa kek manusianya Mau presiden kek Mau menteri Mau gubernur Mau profesor ya, Semua itu punya 3K Mau jenderal ya, Keterbatasan Kelemahan dan kelapaan Apa itu keterbatasan? Kita tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan Secara fisik ya? Yeah. Secara fisik, kalau mm. secara teknologi bisa Tapi secara fisik Kecuali saya di kloning Raya saya dibikin kloning mm. jadi 10 bisa, bisa, ya, bisa dimana, di fotokopi Bisa dimana-mana di dalam tempat. waktu bersamaan ya. Mau juga saya kalau ada, -ada teknologinya Tapi tidak bisa gitu. <laughs> yeah, yeah. Kita tidak mungkin berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan Tidak mm -hmm. mungkin kita kampanye di satu tempat Terus kita berada di tempat lain gitu Wah oh, keempatnya di Jakarta, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Makassar Nggak bisa, mm -mm. tetap satu Walaupun bisa pakai teknologi dengan menggunakan layar lebar mm -mm. Kemudian telekonferensi Tapi kan orang pingin yang aslinya Iya yeah. Di mana yang aslinya? Gue datengin yang aslinya, kan gitu Iya yeah. Satu Kemudian yang kedua, kita tidak bisa berbalik ke masa lalu Atau terburu-buru ke masa depan Kita adalah kita yang berada di masa sekarang, mbak Gitu mm -hmm ya realistis ya kita sekarang ada di masa sekarang jangan bernostalgia lagi di masa lalu Sudahlah. juga Kepakan jangan terlalu terburu-buru ke depan hmm. gitu kita kan sekarang berada di masa kini apa yang kita kerjakan hari ini pasti akan berdampak pada masa depan hmm. Anda akan dapat masa depan itu asalkan hari ini yang ada kerjakan bagus gitu hmm. siapa yang menanam dia akan menuai gitu-gitu kalau dia menaburnya sudah salah eh, nanti menuainya juga sudah salah hasilnya lah, juga akan yeah. itu yang kita juga harus begitu pertama keterbatasan kedua kita punya kelemahan Pak sekarang siapa siapa orang paling kuat di dunia? Mike Tyson Siapa misalnya? petinju kelas berat Siapa lah ya? Sebutlah Arnold gitu kan? Harambo uh -huh. gitu kan? Uh -huh. Tahu nggak pak? Kalau lagi tidur? Si Rambu itu, si Arnold itu, <laughs> ya tetap aja. Kalau oh gitu itu ya lo oh, nggak ada kekuatan sama sekali, <laughs> gitu lemah, ya, hmm. tahan kantuk aja nggak bisa. Yeah, yeah. Coba suruh 48 jam matanya tuh nutup. Dia menahan supaya mata tidak tutup aja nggak bisa. Ah, jangan coba-coba melawan -coba Tuhan deh. Hmm. Jadi uh, itulah. Nah, itu dua. Kelemahan. Ketiga kelupaan. Kelupaan. Bisa jamin pak tidak pernah pikun. Apalagi kalau usia di atas 50 uh, Jangan kan pikun dulu deh Jangan usia di atas 50 dulu deh Yang masih muda saja ii. Jangan lupa ii. aja sudah dialami Lalu kacamata saja susah Iya. Yeah, di, di, di atas kepala <laughs> tapi nyari kemana-mana ke Itu ya. kan satu-satu mm. contoh nyari handphone aja lupa-lupa gitu yeah. Nah Kita kan sadar tempatnya mm -mm. Tiga kata dia yeah. okay, Bawa kina ini adalah terbatas, terbatas Lemah Lemah dan, dan lupa. lupa Kayaknya perlu ada satu backup ya mm. Kalau kita Yang lebih-lebih daripada itu semua ya? yeah. Yang tidak terbatas, yang tidak pernah lemah Dan tidak pernah ngantuk, tidak mm -hmm. pernah tidur Dan tidak pernah mengalami kelupaan mm -hmm. Siapa Allah? Kalau sahadat kita punya ketiga K itu Kenapa sih? Kok tidak kita melibatkan Allah Di dalam kampanye kita mm -hmm. Dalam apa yang kita kerjakan sekarang Nih, Baik kampanye yang berkaitan masalah politik, oh, politik. Kampanye sukses Anda mm -mm. Kampanye rumah tangga Anda mm -mm. Coba dah undang Libatkan Campur tanganlah Allah itu dalam urusan anda, mm -hmm. sehingga kelemahan, keterbatasan, kelupaan itu tidak ada lagi. Karena bagi anda, kalau anda sudah ber, di backup oleh Allah, ada lagi nggak tarabatan? Unlimited. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Ada lagi kelemahan nggak strong mm -hmm. kekuatan. Ada lagi nggak kelupaan nggak pasti ingat terus. Kenapa Allah yang membackup? Gitulah. Nah, kenapa ini tidak dikoneksikan? Di, di, di gitulah. <laughs> ini sayang gitulah. Mm -hmm. Dan saya sendiri secara pribadi merasakan, ketika kita mampu melibatkan Tuhan dalam berbagai urusan kita. Mm -hmm. Saya dapatkan kemudahan, saya dapatkan satu optimisme, saya dapatkan solusi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mm -hmm. Saya bisa dapatkan rizki dari yang tidak disangka. Wah, itu banyak sekali manfaat-manfaat yang saya peroleh. Itu, itu yang saya sebut dengan istilah mbak Maha Kosmos. Kita dengar kan selama ini mikro kosmos, uh, uh. makro kosmos. Uh -huh. Tambah kan? lagi satu, maha, maha kosmos, kosmos ya. <laughs> Semua. Udah gak ada lagi saingannya deh, ya. Kalau mikro kan makhluk hidup mm. Kalau makro kan galaksi dan tata surya mm -hmm. Oke okay lah, ada The Secret ya, pernah baca ya. Buku The Secret, <laughs> kalau kita terkenal Kalau kita berbuat baik pada alam, dia alam berbuat baik pada kamu Oke, saya setuju, tapi itu belum seberapa mm. Saya ingin yang ketiga Maha, maha kosmos, mm. yaitu Arsnya Allah Allah itu punya singgah sana. Apa ini sebenarnya wilayah private nya Tuhan? Bagaimana cara menggoncangkannya Nanti kita akan bahas. Tetap Anda di sini di Sahabat dan Solusi kami akan kembali setelah break berikut. Sahabat RCFM, kita kembali bersama Sahabat dan Solusi dengan Ustaz Reza M Sarif hari ini. Dan Anda bisa mengirimkan SMS untuk sharing atau memberikan juga pertanyaan-pertanyaan ya ke nomor kami di 0817195955 atau SMS ke 08128097301. Sekali lagi di 08128097301. Sahabat RSFM, ee, dari beberapa waktu yang sudah kita dengar obrolan bersama Ustak Reza M. Sarif Tentu semakin membuat kita penasaran langkah apa yang paling tepat kita ambil Agar kita bisa ee, mendapatkan yang terbaik Dari pembicaraan yang kita keluarkan, dari sikap dan tindakan yang kita ya. lakukan ya. ya. Tadi kita sampai kepada Maha Kosmos, Maha kosmos. Mm -mm. Ya. Di dalam ilmu fisika sudah banyak bicara tentang Mikrokosmos, Makrokosmos Oke okay, hebat, tetapi ada yang lebih hebat lagi bagaimana kita bisa masuk ke wilayah maha kosmos Maha mm -hmm. kosmos itu kalau disebut dalam Quran itu arash Arashnya Allah, mm -hmm. jadi singgasana Allah. Tapi Kayak apa singgah sananya? Wallah alam, kita tidak tahu yang, yeah. yang jelas kita percaya bahawa ada wilayah private mm -hmm. bah, Biasanya kalau di dalam suatu ruangan, entah di bandara atau mungkin di di restoran atau mm -hmm. di hotel Itu selalu ada yang namanya ruang private mm -hmm. Namanya juga ruang pribadi, tidak yeah. bisa semua orang masuk mm -hmm. Pasti orang-orang tertentu dan yang istimewa bisa masuk mm -hmm. Dan kalau kita sudah masuk di situ, pasti auranya akan beda dibandingkan y dengan yang ada di tempat ruang lain. Ruangnya nah, Itu sangat spesial. Mm -hmm. Dan di dalam hidup ini sebenarnya ada sudah manusia yang pernah pertama masuk ke wilayah itu, itu Nabi Muhammad SAW. Waktu mm -hmm. isra dan mira. Yeah. Lantas bagaimana dengan kita? Kita pun juga bisa. Bisa. Jadi ma uh, uh, ada langkah-langkah yang sebenarnya bagaimana bisa. kita bisa menggoncang makro mm -hmm. eh, ma kosmos, eh, maha kosmos tadi ya. Ada satu kisah ditulis dalam kitab At-Tarqib wa-Tarqib. Kadang-kadang Imam, Imam Munziri disebutkan. Ketika bergoncang singgah sana. Ars Allah itu. Allah bertanya pada malaikat. Hai malaikat. Coba kau teliti. Kau selidiki. Siapa orang yang telah menggoncang singgah sanaku? Mm -hmm. Ars ku ini. Mm -hmm. Turunlah malaikat ke dunia. Kemudian ngecek. Setelah hasil mapping itu. Balik lagi ke Allah. Dan laporan gitu. Report. Progres report nih ceritanya. Mm -hmm. Ya Allah. ...kami mau laporan. Kenapa? Aku menem kami menemukan ada seorang hambamu... ...sedang apa dia? Dia berdoa dengan tulus dan ikhlas... ...sambil meneteskan air mata... ...begitu sungguh-sungguhnya... ...agar engkau bisa mengabulkan permintaannya. Apa jawab Allah? Datanglah kepada dia... ...berikan rahmat pada dirinya... ...dan penuhi semua keinginan. Lihat mbak. Ada yang bisa menghentikan kalau ada begitu? Kalau Tuhan sudah punya mau, ada yang bisa menghentikan? Unstoppable. Tidak ada yang bisa menghentikan coba kalau spirit ini dimiliki oleh para caleg yeah. <laughs> saya lagi mikir para orang capres-capres mm -hmm. atau mungkin para suami para manager, mm -hmm. para direktur berpikir seperti ini semua unstoppable anda mau bisnis seperti apa sih? unstoppable, tidak ada yang bisa menghentikan mm -hmm. anda mau besar bisnis anda seperti apa? anda mau rumah tangga anda mau harmonis macam apa? Mm -hmm. anda ingin karir di dunia itu seperti apa? anda ingin jadi presiden? bahkan lebih dari itu kecil asalkan Anda sudah dapatkan itu. Itu izin dari Allah. Jangan hanya izin dari rakyat. Iya. Jadi artinya seberapa... restu itu dari bukan hanya orang tua, bukan hanya rakyat tapi restu Allah. Iya, yang pertama tentu ya. Iya kan? Dan jadi tidak ada jaminan juga. Misalnya kita lihat sekarang satu atau beberapa partai yang tim atau pendukung simpatisannya luar biasa banyak misalnya kalau misalnya tidak melibatkan yang punya kehidupan di sana, begitu ya, maksudnya ya, saat ya. Jadi artinya, dan tentu tidak berkecil hati juga kita yang punya pendukung sedikit misalnya. Kalau memang Allah berkehendak, dia yang misalnya jadi seperti itu ya. Jadi nah, berarti kita Nah, ada lagi, ada lagi yang menarik, mbak. Kita libatkan Allah di dalamnya. Nah, jadi ada lagi yang menarik di sini. Bahwa yang namanya satu takdir itu ada tiga, mbak. Yang pertama itu disebutnya dengan kotok. Sesuatu yang sudah ditetapkan sejak awal. Dan ini misteri. Bukan wilayah kita. Misterius. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib la yaklamuha illa huwa. Surat An-An'am ayat 59. Tidak ada yang tahu di dunia ini yang ghaib-ghaib itu kecuali Allah. Yang tahu kuncinya hanya Allah. Maksudnya apa? Bahwa nanti si A itu akan jadi presiden RI 2009 sampai 2014. Bahwa si B itu akan jadi menteri ini dan itu. Bahwa si C akan jadi anggota legislatif selama 5 tahun. Bahwa si... Ex itu akan menjadi seorang suami Selama 50 tahun pernikahan emas Dalam, dalam pernikahannya Itu gak ada yang tahu Itu sudah given dari Allah Itu mm -hmm. satu Yang kedua adalah Takdir yang bersifat kausalitas Namanya takdir kauni mbak Takdir sebab akibat mm -hmm. Apa yang Allah hendaki terhadap kita kalau, mau, kalau sakit Mau sembuh, berobat Kalau anda merasa miskin Mau jadi orang kaya, bekerja mm -hmm. Kalau anda merasa bodoh, mau pintar, belajar kok mm -hmm. Itu mm -hmm. namanya kausalitas. Yeah. Jadi jangan sampai nanti juga nanti salah persepsi. Mm -hmm. Oh, ini udah takdir saya. Ah, <laughs> jadi, padahal gak belajar, nah, padahal ya kita enggak mau belajar, padahal kita mau bekerja ya. gitu ya. Nanti misalnya tiba-tiba dia kalah dalam pertarungan. Ah, emang dia lagi beruntung aja, gue lagi sial. Enggak ada, enggak ada apa <laughs> itu, itu sebab akibat. Lain pasal kalau usaha kita mungkin sudah maksimal atau segala ah, macam. Jadi kalau misalnya nanti dari sisi usahanya sudah optimal, mm. baik usaha itu yang dilakukan secara secara kausalitas uh, sebab akibat dipakai uh, uh, walaupun nanti dalam melaksanakan cara-cara itu dengan curang uh, uh, dia bisa menang mbak dia bisa menang tapi kemenangan yang diperoleh kemenangan bersifat jangka pendek iya, tidak abadi ya nah, saya ingin ajak anda berbicara pada kemenangan jangka panjang karena itu juga nanti akan terasa pada keberkahan hidup pada proses ya. kita menjalani kehidupan ya nah, nah takdir yang bersifat jangka panjang inilah yang kita perlukan uh -huh. nah supaya bisa bersifat jangka panjang maka kita harus punya sparring partner harus punya konsultan yang juga bisa menjamin kehidupan kita jangka panjang itu Allah swt tidak ada lagi yang lain banyak konsultan politik tapi anda nggak pernah berkonsultasi sama Allah banyak konsultasi pada paranormal ini lagi raku nih sekarang ini paranormal laris manis laris manis ini sekarang gimana nih tapi sudahkah anda berkonsultasi dengan Aduh, yang punya segala-galanya yeah. Dan yang paling menjadi pemikiran penting juga buat kita adalah Kita meluangkan waktu datang ke berbagai tempat uh, Satu hari full atau beberapa jam Tapi kalau bertemu dengan sang pencipta Terburu-buru atau yeah. cuma butuh waktu berapa nah. menit saja Saya jadi teringat gini selagi Ini ini apa pemikiran liar saya ya Jadi tiba-tiba <tuh> Bar Obama waktu kemarin kampanye tuh Bar Obama lagi kampanye tuh mm -hmm. lagi berapi api terus Allah bilang Kun Fayakun berhenti ngomong, gitu kayak patung gimana sih mas? Yeah, <laughs> iya diam. <laughs> diam tuh -huh. kayak ngomongnya ngaco atau dia ya, atau diam lah gitu. Uh -huh. ya. Itu bisa berubah kan semuanya, bu ya? Bisa merubah semuanya kan? Iya. Yeah. Kun Fayakun selesai kan? Tiba-tiba dia nggak keluar suara, walaupun dia memaksakan dia ngomong nggak bisa keluar suara sedikit pun. Uh -huh. Bubar tuh kampanye, Jadi, kecewa masyarakat. Tidak terpilih itu dia. pernahkah dia membayangkan, dia bisa ngomong sebaik itu, ya kemampuan orasinya yang begitu piawai. Mm -mm. Pernahkah dia membayangkan bahawa itu yang bikin suara itu adalah Allah? Ini yang saya lihat kurang gitu. Itu yang saya sebut dengan MLP, Maha Linguistic Program. Mm -hmm. Bahwa kita dengan alam bawah sadar kita, kita bisa mempengaruhi orang, memprovokasi orang, mm -hmm. membuat orang terkesima dan terpesona. Mm -hmm. Orang apa sih kalau bungkala ngomong itu orang pada terhipnotis. Mm -hmm. gitu. Tapi, kita lupa bahwa ada satu lagi yang harus kita pikirkan. Kita bisa begitu tuh siapa yang kasih gitu. Jadi saya... mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita harus memberikan pertanyaan dulu kepada diri kita ya. Star. Seperti eh, pernah anda bayangkan kalau sekali waktu suara anda tiba-tiba hilang iya. dan ini akan sejagut apapun aja. dia ngomongnya, sehebat ya? apapun anda misalnya, nah, udah, ya pengakuan dunia dan segala macam nah. tapi tiba-tiba tap, finish, udah mau ngapain lagi gitu. Jadi maksud saya begini you are you talk. Anda adalah apa yang Anda bicarakan. Jadi kalau Anda ingin pembicaraan Anda powerful, mm -hmm. meaningful, berkekuatan dan bermakna, maka Anda libatkan tadi unsur tadi. Jangan lupa bahawa setiap huruf, setiap kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah kita Itulah atas izin Tuhan. Maka jangan lupa Anda memulai sesuatu itu dengan bismillah. Mm -hmm. Bismillah itu kan passwordnya Mbak, kuncinya. Iya. Yeah. Apabila satu amalan yang tidak dibuat dengan dengan bismillah, mm. ya, maka amal itu kontik fawaqitikatul rasulah terputus dunianya dapat tapi pahalanya enggak dapat rugi hmm. ini sekarang udah dunia enggak dapat pahala enggak dapat gitu kerugian banyak kalah gitu kan <laughs> uang habis udah habis gitu kan utang lah segala macam <laughs> nggak dapat pahala lagi itu, begitu. Malah banget. tanpa betul. kita sadari kita juga menimbulkan um, modorat dan banyak ya. uh, ditambah lagi dengan. dia menjelekan orang lain. Mm -hmm. Dosanya orang yang di di dihina itu masuk Berat ke dia. dia. <laughs> Jadi benar-benar tekor nanti di akhirat. Ya, Muflis, ya, <laughs> orang-orang yang bangkrut ya seperti itu. Bangkrut jadinya ya. Nah alhamdulillah tentunya sahabat Rasafa tentu ini tidak kita inginkan. Jadi dan hari ini kita tidak hanya bicara sebatas Bahwa situasi sekarang memang untuk orang-orang yang berkampanye hmm. tidak Siapapun kita hmm. Orang tua sebagai pendidik anaknya hmm. Kita sebagai pengajar mungkin Iya yeah. Atau siapalah ya nah, Jadi gini gitu. sekarang Sekarang pertanyaan yang gini mbak Kalau you awa you talk menggambarkan kualitas kita yeah, Berarti sekarang timbul pertanyaan Gimana ya supaya omongan saya berkualitas yeah. Nah kita harus lihat prosesnya mbak Ucapan ini Kata-kata ini kan adalah output Ya kan outputnya mm. sebuah output mm. Ya hasil Sebelum ada hasil kan ada proses. Tentunya. Sebelumnya lagi ada input. Kan? Mm. Nah, kita boleh fikirkan ya. supaya outputnya itu berhasil, inputnya kita kontrol sekarang mm. dan prosesnya. Nah, sekarang inputnya apa yang membuat orang itu bisa talk seperti itu? Ternyata inputnya ada 5 Kita akan berikan setelah beri ini <laughs> ya. Jadi, anda tetap di Sahabat dan Solusi. Sahabat RAS FM waktu yang terasa berjalan begitu cepat kita harus memaksimalkannya tentu ya di sahabat dan solusi bersama Ustaz Reza M. Sarif pagi hari ini. Dan e, bagaimana biar usaha kita itu benar-benar berhasil dengan e, cara orang bisa menilai kita dari kualitas. Pembicaraan yang kita keluarkan tentunya Seperti yang Ustadz tadi janjikan untuk kita Bagaimana caranya mendapatkan untuk Mengeluarkan hasil yang maksimal Apa ya. langkah yang harus kita lakukan Ya. ya. Saya saya ulang sekali lagi bahwa kata-kata itu kan Output ya mm -hmm. Dia tergantung dari proses dan input Oke sekarang kita mulai ada input Inputnya apa sih supaya orang itu keluar kata-kata mm -hmm. Inputnya ada 5, tapi dari 5 itu sebenarnya 3 yang paling efektif Tapi saya bacakan semua saja, saya sampaikan mm -hmm. Yang pertama adalah What you see, apa yang anda lihat satu. Iya. Yeah. Dan ini yang paling kuat, paling kuat. Ini paling kuat ini. Kemudian yang kedua adalah what you hear, apa yang anda dengar. Iya. Mm -hmm. Itu nomor dua, ringuinnya. Kemudian yang ketiga, what you feel, apa yang anda rasakan. Iya. Mm -hmm. Nomor tiga, ringuin tiga. Kemudian yang keempat, what you smell, apa yang anda bau? Pakai hidung. Mm -hmm. Kemudian yang kelima adalah what you taste, apa yang anda cecep? Mm, iya. Rasakan ya, gitu ya. Rasakan. Mm -hmm. Beda rasa yang pertama tu <coughs> perasaan, yeah. yang mm -hmm. rasa yang kedua adalah lidah. Mm -hmm. Nah, dari lima ini tiga yang ranking pertama itu yang tadi. Uh, what you see, what you hear and what you feel. Hmm. Okay. Kalau si orang ini selama hidupnya yang dilihat adalah kekerasan, pasti ngomongnya kasar. Mm. Pasti ngomong spontan nak keluar. Dia itu. mau lembut-lembutin tak kalau aslinya. Kelihatan tapi ya, enggak bisa dibohongi. You are what you talk. Anda enggak um. apa yang lagi bicara mm. Ah udahlah intinya Anda tuh orangnya memang dasarnya memang kasar nah. gitu. Mau dilembut-lembutin ya udah kelihatan kasarnya gitu. Begitu ya. Beda, uh. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar asidik itu orangnya halus, tapi saat-saat dibutuhkan kasar, dia bisa kasar dalam artian, kasar maksudnya adalah oh, tegas. tegas. Mm -hmm. Ketika ada yang tidak mau bayar zakat, dibakar rumahnya, mm -hmm. bukan dibakar orangnya, dibakar rumahnya. Dan ketegasan itu bukan karena dia kasar, ya, tetapi jadi karena... Jadi orang-orang yang pernah membayangkan, ke selama ini, ah bu, bakar, lembut, santun. Mm -hmm. dia. Tapi jadi sebagaimana, sebaliknya, Umar itu orangnya keras, tegas. Mm -hmm. Tapi ada saat di mana dia lembut, saat dibacakan Al-Quran, dia bisa meneteskan air mata pribadi ini yang kita butuhkan nah sekarang kita lihat banyak orang-orang yang kasar mm -hmm. ya, gak... secara fisik, secara ngomong tuh asal ngomong Tindan... gak melihat apakah itu akan menyinggung perasaan orang lain Efek pada Bikin. kerugian orang gak pernah mikir, pokoknya ngomong asal kalau eh, orang betawi bilang atau ngejublak mm. <laughs> ya, asal nyablak uh, nyablak aja tuh, gak, gak pikir orang bakal tersinggung gak ya kalau mm -hmm. ngomong begini mm -hmm. ada etikanya dong itu sesuatu. tapi tidak disana, itu tergantung dari apa yang dia lihat apa yang dia lihat, yeah. kalau apa yang dia lihat adalah Damai, mm -hmm. sejuk Di mm -hmm. rumah tangga, orang tuanya dulu mengajarkan dengan Kelembutan, sopan santun Kemudian waktu dia di sekolah Guru-gurunya, mm -hmm. dia milih sekolah juga bagus Dia tinggal di lingkungan masyarakat lingkungan juga yang, yang juga bagus juga. Mm -hmm. itu, itu otomatis Tidak usah, di, usah diatur-atur Memang dasarnya orang, orang itu omongnya baik gitu. Mm -hmm. Tuh. Kemudian yang kedua What you hear, apa yang ada dengar yeah. Ibaratnya gini lah Ma. mohon maaf nih. Seorang ibu hamil dari sejak hamilan bulan pertama mm -hmm. Sampai bulan terakhir, sampai brojol Itu gak putus-putus mbak yang namanya Dangdut Ria itu gak putus-putus <laughs> Misalnya nih Jangan salahkan kalau anaknya umur 4 tahun sudah jago joget Iya, iya, iya Ya, habis apa ini denger lagu Dangdut Faktanya sudah kita lihat lho. Nah gitu loh. <tuh> <tuh> Seperti apa anaknya, lihat ibunya <tuh> Katanya sudah muter aja, yeah, yeah, jangat, yeah. Joget, Jadi aja jelas gitu, ya nah. Itu sudah terbukti, jadi tergantung dari apa yang dia dengar hmm. Kemudian yang ketiga, what you feel. Apa yang anda rasakan? Apa yang dirasakan. Mm -hmm. Kalau dia dalam kehidupan di rumah sebagai anak selalu menyaksikan ribut, bentrok terus, konflik terus, tampar menampar mm -hmm. antara so, ayah dan ibu, gitu. maka yang dia bicarakan juga tidak punya perasaan. Ia ya, keluarnya itu tanpa perasaan. Iya, yeah, kan? asal aja keluar. Eh, karena terus dia sudah terbiasa dengan lingkungan West seperti right. itu. Nah, itu input. Kalau inputnya sudah benar, mm -hmm. baru kita proses. Ada yang inputnya udah benar, tapi gak diproses dengan bagus Makanya sebut Outputnya pun gak maksimal nah, gitu ya Jadi sudah masuk ke pertama variabelnya hmm. Kendalikan apa yang Anda lihat, kendalikan apa yang Anda dengar Dan kendalikan apa yang Anda rasakan Ada kemungkinan juga input itu kurang bagus Kemudian dalam pemrosesannya dia dipermak habis bisa, bisa, tetapi agak lebih berat Uh, perlu uh, waktu dan lebih proses panjang, lebih panjang, ya? lebih intensif, mm, frekuensi lebih itu harus khusus, lebih banyak. Iya, iya, iya. Jadi yang lah. utama itu ya inputnya dulu. Tama ya? lah mbak. Misalnya saya harus menganami anak-anak yang bermasalah, mm. berangkat dari orang tua yang bermasalah. Mm. Jadi sebenarnya PR pertama yang harus saya selesaikan orang tua. Orang tuanya dulu. <laughs> jadi perlu waktu jadi yang. Jadi kita lebih. bikin is apa? Rasanya bikin seminar kenal orang tua. <laughs> bukan bukan kenal remaja bukan biasa, ya. Sudah biasa kenal kenal. Jadi itu. kenali dulu sumber utamanya yeah. seperti itu. Itu kita fokuskan. Yeah, sahabat RSFM kita sudah mengenal bagaimana caranya uh, Biar orang bisa mengenali kita dari dengan apa yang kita bicarakan Tentu itu semuanya dari proses Dan hari ini kita sudah mendapatkan ilmu itu Sekarang uh, bergantung dari action kita di lapangan ya Bagaimana kita bisa mendapatkan input dengan baik Melalui proses yang baik pula tentunya hmm. Agar kita bisa memberikan output yang maksimal hmm. Dan ini akhir dari pertemuan kita di sahabat dan solusi hari ini Tentunya terima kasih hmm. sekali Ustaz Rita M. Sarif yang sudah memberikan ilmunya ada oleh satu Tentu seperti biasa sebelum kita tutup pertemuan <laughs> ini ya Success does not depend on your altitude Success does not depend on your attitude, But success depend on your attitude. Sukses tidak ditentukan oleh bakat anda Sukses tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan anda Sukses ditentukan oleh sikap anda Dan sikap itu dimulai dari cara anda berbicara Berbicara yang bagus adalah positive language Positive word Maka akan memberikan positive mind Dan terakhir positive heart Hati pun akan bersih Orang biasa ngomong jorok, ngomong yang kotor Ngomong yang jelek, maka otomatis hatinya pun kotor Insya Allah sahabat RASFM Hari ini apa yang sudah dibicarakan Kita bisa memplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kita bisa mendapatkan Kesuksesan dunia dan akhirat Akhirnya saya Meta Azara yang bertugas. Terima kasih perhatian kebersamaan Anda dan... Uh... Sukses itu penting dan bahagia. Jauh lebih sukses. Yeah, iya. Sahabat dan Solusi ACFM ketemu selasa depan. Akhirnya ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.